Di sini kata beliau dalam pendahuluan kitab ini dalam madkholnya Alloh Goh tu Tori Kotun nas watatakau wanu min kalimatin wajumalin kata beliau al Goh iaitu bahasa dan tentunya di sini isyroh yang diinginkan adalah bahasa Arab karena memang bahasa yang kita pelajari ilmu bahasa dan ilmu bahasa Arab itu adalah jalan litafah humi baynan nas untuk memberikan pemahaman kepada manusia. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain orang yang kedua itu bisa saling memahami dari bahasanya. Paham? Anak berbicara kepada orang lain, dia bisa memahami apa yang anak inginkan itu dari bahasa yang anak sampaikan. Maka begitu juga dalam ilmu bahasa Arab. Ya, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Itu bisa difahami dengan baik melalui ilmu bahasa. Faham? Jadi. Itu adalah jalan kita untuk memahami Al-Quran. Dan juga memahami Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan ilmu bahasa, ya, bisa saring memberikan pemahaman antara satu orang ke orang yang berikutnya. Wa tatakau min kalimatin wajumalin. Kata Musonif di sini ahwat dan lugo yaitu bahasa tatakau min kalimatin wajumalin itu tersusun dari beberapa kata dan beberapa jumlah. Jadi dalam bahasa Arab khususnya itu bahasa Arab itu akan disusun dengan menggunakan beberapa kata. Paham? Atau bahasa Arab itu disusun dengan beberapa jumlah, beberapa kalimat. Ya, dengan beberapa kalimat. Itulah bahasa Arab Difahamnya sampai sini kan Yaitu Watataka wanu, Dan fa'ilnya ini nanti takdirnya hiya, Kembali ke Al-Lughod Bahasa Yaitu maksudnya ilmu bahasa Arab Itu tersusun Dari beberapa kata Dan Beberapa jumlah Ya beberapa Kalimat Fungsinya sama. Kenapa disusun dari beberapa kata. Dan fungsinya kenapa disusun dari beberapa kalimat. Untuk bisa mendatangkan pemahaman. Bagi orang yang mendengar. Nah, Sehingga tidak akan bisa seseorang memahami bahasa. Hanya dengan bermodalkan satu kata. Itu tidak bisa. Ya. Makanya dia itu harus tersusun dari beberapa kata. Dan beberapa kalimat sehingga terbentuklah pemahaman bagi orang yang mendengarkan bahasa tersebut Wal kalamu fil nahwi adapun kalam menurut ilmu nahwu ya adapun kalam menurut ilmu nahwu huwa kullu ma tarakaba min kalimataini fa aktsara Bisarkan ayatku na mufidan. Kalam menurut ilmu nahw adalah setiap sesuatu yang tersusun dari dua kata. Ya, setiap sesuatu susunan dalam bahasa. Yang paling sedikit dia itu harus tersusun dari dua kata. Fa'aksaro. Atau lebih daripada itu. Jadi paling sedikitnya dua. Paham? Bishartin ayyakuna mufidan. Dengan syarat tambahan. Hendaknya kalam itu mufid. Bisa memberikan faedah bagi orang yang mendengarkan. Itu kalah menurut definisi yang ringkas menurut beliau ya. Yang pertama harus tersusun dari dua kata. Yang kedua... Dia harus memberikan faedah Ya Paling sedikit harus Tersusun dari Dua kata Kalau dalam pembahasan yang lain Sebuah Perkara dinamakan kalam Pertama dia itu harus berbentuk lafad Murokat Mufid kemudian bil wada'i dengan menggunakan bahasa Arab baru sesuatu itu bisa dinamakan kalam namun definisi yang dipakai beliau di sini dalam kitab mulakhos ini definisi yang mencakup ya lebih ringkas namun juga mencakup dengan pembahasan yang yang luas karena dalam kitab yang lain dari kitab beliau juga dalam kitab mausua beliau sebutkan bahwasanya Sebuat sesuatu itu. Dinyatakan dia itu sebagai kalam. Apabila terpenuhi empat syarat. Yang pertama dia harus berbentuk lafad. Al-Lasdu. Yang kedua al-Murakab. Tersusun dari dua kata. Yang ketiga Mufid. Dan yang keempat harus dengan peletakan bahasa Arab. Baru dinamakan kalam. Menurut. Ilmu Nahuw mudahnya dipahami ya jadi pahami dengan baik bahasa itu adalah ilmu yang dengannya atau jalan yang dengannya kita bisa memberikan pemahaman kepada manusia apabila kita memiliki susunan bahasa yang baik sesuai dengan tatanan kaidah bahasanya maka bisa memberikan pemahaman yang baik kepada orang yang mendengarkan dan ingat dalam semua susunan bahasa itu akan terbentuk dari beberapa kata dan beberapa jumlah, beberapa kalimat. Jelas? Dan kalam. Yang namanya kalam menurut ilmu bahasa adalah setiap perkara yang tersusun dari dua kata. Paling sedikit dua kata. Paham? Kemudian atau lebih dan syaratnya dia harus mufid. Ya, syaratnya itu dia harus mufid, harus bisa memberikan faedah bagi orang yang mendengarkan perkara tersebut. Nah, dan ingat ya, yang dimaksudkan dengan kalam di sini bahasa lainnya adalah jumlah. Ya, kalam di sini maksudnya adalah jum jumlah. Ada perbedaan Sebagaimana yang pernah dilewati Antara kalam Kalimat dan kalim Ya Kalau Kalam itu adalah Jumlah syaratnya Dia harus Tersusun dari dua kata Paling sedikit Yang kedua Dia harus Bisa memberikan makna faedah yang sempurna itu namanya kalam. Kalau kalimat itu tersusun dari satu kata. Ya, ya. hanya tersusun dari satu kata dan dibentuk dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, dan ada maknanya. Ya, dan dia memiliki makna. Itu namanya al-kalimah. Kalau kalim itu tersusun dari tiga kata. Ya, ma tarukaba min salasi kalimatain fa aktsara paling sedikit tiga kata baik memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Ya, jadi baik memberikan faedah atau tidak memberikan faedah. Jadi, perbedaan antara kalam, kalimat dan kalim kalau kalam, itu tersusun dari dua kata paling sedikit atau lebih syaratnya harus berfaedah. Kalau kalimat, tersusun dari satu kata. Seperti baitun, kitabun, itu namanya kalimat. Paham? Kalau kalim, itu harus tersusun dari tiga kata atau lebih. Baik ada faedahnya atau tidak ada faedahnya. Ya, baik ada faedahnya atau tidak ada faedahnya. Itu kalim. Ya, jadi ada kalam, ada kalimat, dan juga ada kalim. Perkaranya, ada perbedaan masing-masing dan ada kesamaan masing-masing. Berarti, setiap kalam bisa menjadi kalim, namun setiap kalim belum tentu kalam. Ya, setiap kalim belum tentu kalam. Setiap kalam bisa menjadi kalim, namun setiap kalim belum tentu kalam. Ya, adapun kalau kalimat itu hanya tersusun dari satu kata saja. Yang berikutnya kata beliau, Anwa'ul Jumal. Jenis-jenis jumlah atau jenis-jenis kalimat. Ya, ini poin yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau. Al-Jumlatu Nau'ani. Jumlah itu ada dua macam. Ada dua jenisnya. Yang pertama jumlatun ismiyatun atau yang kedua jumlatun fi'liyatun. Yang pertama namanya jumlah ismiyah. Yang kedua namanya jumlah fi'liyah. Apa jumlah ismiyah? Wa hiya tubda'u bi ismin. Ya. Jumlah ismiyah itu adalah setiap jumlah yang diawali dengan isim. Ya, setiap jumlah yang diawali dengan dengan isim. Contoh, as-sidqu amanatun. Kejujuran itu adalah amanah. Ya, kejujuran itu adalah amanah. Aksiduku amanatun. Atau kalau dalam definisi kitab-kitab yang lain. Jumlah ismiah itu. Biar bahasanya lebih mudah dan lebih mencakup. Adalah setiap jumlah. Yang diawali dengan isim. Atau diawali dengan domir. Meskipun secara asal domir itu pun masuk dalam golongan isim, tapi kalau kita sedikit memberikan pemisah antara isim dan domir, maka nanti memberikan kesan lebih mudah untuk dipahami. Karena ketika kita menyebutkan isim selalu tergambarkan bagi orang yang baru belajar, orang yang baru mengetahui itu biasanya yang hanya memakai alif lam saja atau hanya menunjukkan nama tempat saja. Adapun yang Nama manusia saja. Adapun yang nanti dia itu berbentuk kata ganti itu belum mereka fahami sebagai isim. Jadi kalau kita buat definisi yang lebih mudah, apa itu jumlah ismia? Jumlah ismia itu adalah setiap kata, setiap susunan, ya setiap kata, setiap jumlah ya yang diawali dengan isim atau diawali dengan domir. Asyidaku amanatun. Asyidaku, awal katanya adalah isim. Paham? Sebagai muktada, amanatun nanti sebagai khabarnya. Asyidaku amanatun, ini namanya jumlah ismiah. Nah, kenapa jumlah ismiah? Karena kata ini, jumlah ini, diawali dengan isim. Yaitu kata yang memakai alif lam, termasuk tanda dari isim. Atau kalau kita pindahkan ke definisi yang lain atau setiap kata yang diawali oleh domir seperti ya huwa muhammadun huwa muhammadun maka ini juga dinamakan dengan jumlah ismiah kenapa dikatakan jumlah ismiah karena kalimat ini diawali oleh domir huwa nanti sebagai muktada muhammadun sebagai khobar ya itu namanya jumlah Jumlah ismia. Ada contoh yang lain, misalkan al ilmu nafiun, ya al ilmu nafiun. Ini adalah jumlah ismia, ya. Atau kita sebut juga sebagai kalam. Jelas al ilmu nafiun. Jumlah ismia. Lo kenapa jadi jumlah ismia? Karena dia diawali oleh isim, ya al ilmu ada alif lamnya isim. Kemudian Yang kedua Jumlatun fi'liyah Jumlah fi'liyah Wahiyallati tubdawu bifi'lin Mislu Zuhara al-Haqqu Jumlah fi'liyah fi itu adalah Setiap jumlah yang Diawali oleh fi'il Ya Setiap jumlah yang Diawali oleh Fi'il Contohnya Zuhara Al-Hakku Kebenaran itu Telah tampak Ya, kebenaran itu Telah tampak Atau kalau contoh yang lain Safara Torikun Torik itu telah safar Ya, ini namanya jumlah fi'liya Kenapa? Karena Awalan jumlah ini, awalan dari kalimat ini diawali oleh fi'il. Ya, diawali oleh oleh fi'il. Jadi, di fahami? Jumlah ada dua. Ada jumlah ismiah. Ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiah adalah jumlah yang diawali dengan isim atau diawali dengan fi'il. Apa pun atau diawali dengan domir, kemudian kalau jumlah fiklia adalah jumlah yang diawali dengan fiil. Akuh? Kalau jumlah ismia itu nanti ada irobnya. Adapun kalau jumlah fiklia itu termasuk pembahasan yang la mahalalah haminal irob. Kalau irob jumlahnya ya, itu tidak ada irobnya. Namun kalau jumlah ismia itu masih memungkinkan ada irob. Irob jumlahnya masih ada. Paham? Namun kalau jumlah fiil itu tidak ada irab jumlahnya. Maksudnya nanti kalau asidaku jatuh di awal kalam, bisa kita irab dia itu sebagai mutada. Adapun zoharoh dia hanya fiil, ya fiil madi yang tidak ada irabnya seperti irabnya mutada. Yang kedua sekarang diperinci lagi, anwa'ul kalam. Ya. Pembagian kalam. Ya. Pembagian kalam dalam bahasa Arab. Kalau secara umumnya anwa'ul kalam itu ada tiga jenis. Ya. Di sini beliau ringkas Sesuai dengan judul kitabnya, Mulaqas. Anwal kalam itu ada tiga jenis. Yang pertama kata beliau di sini Al-ismu adalah isim. Yang kedua adalah Al-fi'lu, yaitu fi'il. Dan yang ketiga adalah Al-harfu adalah huruf. Pembahasannya seperti dalam kitab Mukhtarab yang sudah pernah dilalui. Apa itu isim huwa ma yadullu ala musamma wa la ala zamanin Isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan sesuatu yang diberi nama. Ya, kata itu kalau diterjemahkan ada namanya. Ada maknanya. Paham? Wa la ala zamanin. Namun kata ini tidak menunjukkan keterangan waktu. Atau tidak berkaitan dengan waktu, Afwan. Tidak berkaitan dengan waktu wala ya ala zamanin. Dan kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Tidak menunjukkan memiliki berkaitan dengan hubungannya dengan waktu. Seperti mata bun, meja soda kotton, soda ko, hadi kotton, kebun. Afow, ini semuanya dinamakan isim. Kenapa? Karena kata ini memiliki makna pada dirinya, ya, ketika diterjemahkan ada maknanya. Dan yang kedua, kata ini tidak terikat dari salah satu dari tiga waktu. Itulah isim. Sehingga nanti lebih memudahkan kalau kita mengetahui tentang tanda-tandanya. Ya. Yang kedua, al-fi'luh, yaitu fi'il. Huwa mayadullu ala musamma wa zamanin. Adalah setiap kata yang menunjukkan sesuatu yang diberi nama, yang dinamakan, maksudnya mempun, memiliki makna. Wa zamanin, dan sesuatu tersebut berkaitan dengan waktu. Ya Contohnya seperti, fataha. Kalau diterjemahkan, ada maknanya. Membuka. Kalau dilihat dari waktunya, dia adalah waktu lampau. Telah membuka. Dia seorang laki-laki telah membuka. Yaftahu, kalau dilihat dari sisi makna, ada maknanya. Kalau dilihat dari sisi waktu, berkaitan dengan waktu hal ataupun istiqbal Tergantung korinanya. Dia sedang membuka atau akan membuka. Karena fi'il mudari, kalau dia terlepas dari korinah yang menunjukkan dia bermakna hal atau istikbal, maka kedua-dua maknanya boleh kita gunakan. Namun apabila sudah ada korinah dia bermakna hal, maka harus kita terjemahkan dengan makna hal. Dan kalau ada korinah dia menunjukkan makna istikbal, maka kita maknakan fi'il mudari itu berkaitan dengan waktu istikbal. Seperti kemasukan sin dan saufa. Sin dan saufa ini termasuk. Tanda atau huruf. Yang bisa menjadikan makna fiil mudari. Itu dipastikan bermakna istikbal. Bukan bermakna hal lagi. ya Ketika fiil mudari kemasukan sin. Atau kemasukan saufa. Maka fiil mudari ini bermakna istikbal. Itu yang kedua. Dan di sini hanya didatangkan dengan Fi'il mudori ya Wa'illah fi'il amr pun masuk Fataha ya. yaftahu iftah Bukalah Kamu seorang laki-laki Bukalah atau jalasa fi'il madinya Yajlisu fi'il mudori nya. Ijlis fi'il amrnya Jadi baik fi'il itu Menunjukkan makna Makna lampau Yaitu makna madi Atau baik fi'il itu menunjukkan Makna hal atau istikbal, yaitu fiil mudhari. Atau fiil itu pasti menunjukkan makna perintah dan berkaitan dengan waktu istikbal. Yaitu fiil amr sama. ya Yang penting dia berkaitan dengan salah satu dari tiga waktu. Maka kata tersebut dinamakan fiil. As-salis yang ketiga kata beliau al-harfu, laysalahu makna Bimufraudihi. Laisalahu maknan bimufraudihi. Lakin yazharu maknahu ma'aghairihi. Sekarang huruf. Huruf itu adalah. Sesuatu, sesuatu. Yang dia tidak memiliki makna. Bimufraudihi. Ketika dia itu sendiri. Mufraud kan artinya satu. Ketika dia satu sendiri. Tidak bergandengan dengan isim. Dan tidak bergandengan dengan fi'il, maka dia tidak memiliki makna. Namun, makna di sini maksudnya makna yang sempurna. Paham ya? Laisalahu maknan itu maksudnya makna yang sempurna yang dipahami dengan baik. Karena kalau secara asal huruf itu punya makna. Fi di, di dalam, ila ke, kemudian ala di atas, min dari. Huruf secara asal punya makna. Namun, makna ini tidak bisa dipahami dengan sempurna, tidak bisa dipahami dengan baik kecuali huruf itu harus digabungkan dengan isim atau digabungkan dengan fiil. Makanya ada huruf, pembagian huruf terbagi menjadi tiga. Dan ini dulu pernah kita sebutkan juga, ya ada huruf yang nanti khusus masuk pada isim. Ya huruf itu ada tiga jenis. Huruf yang bisa masuk pada isim. Yang hanya pada isim. Seperti harfujer. Kemudian ada huruf yang dia itu khusus masuk pada fi'il. Seperti huruf-huruf yang menjazamkan fi'il. Atau sin dan saufah. Itu termasuk huruf yang khusus masuk pada fi'il. Dan ada huruf yang berserikat berserikat ini maksudnya bisa masuk kepada isim dan kemudian bisa masuk juga kepada huruf kepada fiil seperti huruf istifham ya huruf istifham ini huruf yang berserikat bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fiil jadi pahami dengan baik Akhwas. huruf itu adalah kata yang tidak punya makna yang sempurna kalau dia sendiri. Tidak memiliki makna yang bisa dipahami dengan baik. Dimufroh dihi ketika dia sendiri. Ha? Akan tetapi maknanya bisa sempurna. Lakin yadzharu maknahu. Akan tetapi maknanya dia itu bisa terlihat. Yadzharu bisa terlihat. Maksudnya bisa dipahami dengan baik ketika huruf itu bergabung bersama selain dia entah sama isim entah sama fi'il ya, barulah bisa difahami dengan baik ya, bisa difahami dengan baik bisa difahami dengan sempurna maknanya seperti min, ila, ala, fi, lan, lam, au. ini semuanya huruf paham? ada maknanya, namun tidak bisa difahami dengan baik sampai dia digabungkan dengan isim atau dia digabungkan dengan fi'il dan ini juga insyaallah pembahasan yang masih mudah ya yang berikutnya sekarang alamatul ismih tanda-tanda isim sehingga dari tanda-tanda ini Bisa kita hukumi sebuah kata itu adalah isim. Dan ingat ya, tanda yang disebutkan oleh Musonik itu bukan pembatasan. Hanya sekedar pendahuluan ringkas untuk mengetahui isim. Karena kalau mau dilihat tanda-tanda isim itu sangat banyak. ya Tergantung metode yang digunakan oleh setiap pengarang kitab. Ada pengarang kitab yang ingin memberikan penjabaran yang luas. Tentunya akan dia berikan tanda-tanda isim yang luas, yang banyak. Ada juga metode yang dia ringkas. Maka tanda-tandanya pun akan dia sebutkan dengan cara yang ringkas. Namun ingat, itu bukan pembatasan. Sekarang lihat, tanda yang pertama, yujarru. Isim itu bisa dijerkan. Bisa menerima harokat jär, bisa dijarikan. Contohnya, <tik> zahabtu ilal haji al imanu fil qalbi. Contoh yang pertama, zahabtu ilal haji. Saya pergi melakukan ibadah haji, <tik> ya, zahabtu ilal hajji. haji. Haji di sini isim kenapa isim karena haji dijerkan dengan kasroh tanda jernya dengan kasroh yang kedua al imanu fil colbi iman itu berada di dalam hati al imanu fil colbi iman itu berada di dalam hati fil colbi al colbi di sini isim Kenapa isim? Karena dia bisa dijer dijerkan. Jadi setiap kata yang bisa dijerkan Secara asal Maka dia bisa kita hukumi Sebagai isim Dan ingat Al-Jarru ini anak kesetambahan Nau'anih Jair itu ada dua bentuk ya. Kali lagi anak-anak anak, Buku catatannya. Nanti disenderikan. Sehingga kalau nanti. Kalian meroja sama. Sodarinya yang lain. Sama kawannya yang lain. Kalian sudah punya buku panduan gitu. Untuk menambah. Memudahkan dalam memberikan. Pemahaman kepada orang yang belajar. Karena nanti. Ketika kita belajar buku ini, mungkin Anda akan ada beberapa fawait yang Anda tambahkan dari buku-buku yang lain. Tujuannya biar lebih mudah. Lebih mudah kalian pahami Dan kalau dipakai meroja'ah kepada kawannya yang lain, Lebih mudah kalian memberikan penjelasan yang dengan sebab itu bisa memudahkan untuk memahami. Karena kan seperti dari awal sudah Anda bilang, Ketika kita belajar, kita tidak pernah target untuk menghabiskan kitab. Target kita itu bisa paham. Dan begitu juga ketika kalian ajarkan kepada saudara-saudara yang lain, jangan pernah mentargetkan ketika belajar itu khotam kitab. Yang mau ditargetkan bagaimana orang yang belajar itu bisa paham. Itu yang paling inti. Setahun baru habis kitabnya tidak masalah, tapi setahun itu paham. Daripada setahun tiga kitab yang dihabiskan Namun untuk mencari mudof ilai Untuk mencari tanda isim saja Belum bisa paham Nah ini Itu yang perlu kalian perhatikan ya Ketika mengajar Atau meroja sama kawan yang lain Yang perlu kita Tanamkan adalah bagaimana Bisa memahami Meskipun menghabiskan kitabnya itu nanti Sedikit lambat Itu tidak masalah Ingat ya, jer sesu kata yang dijerkan itu ada dua bentuk caranya ya. Yang pertama dengan huruf jer seperti silba'i t. Ya. Yang kedua dengan idofa. Seperti Kitabu Tauhidi. Lihat. Jer menjerkan sebuah kata. Itu ada dua bentuk. Yang pertama menjerkan sebuah kata dengan bantuan harfu jer. Paham? Seperti contoh Filbaiti Filbaiti Ini dijerkan Namun Albaiti dibaca jer, Dibaca majrur itu dengan Bantuan harfu jer Ini juga dinamakan al -jarru. Ya. Yang kedua Dengan idofah Dengan menyandarkan Kepada kata setelahnya Atau kalau bahasa lainnya di mana ada mudhaf, di situ pasti ada mudhaf ilaih. Paham? Kita ambil contoh, kitabu at-tawhidi. At Paham sampai sini? At-tawhidi, ini isim. Apa tanda isimnya? Karena dia dijairkan. Apa ambil yang menjairkan dia? Jawabannya bukan harfu jer. Jawabannya adalah mudhaf at-tauhidi sebagai mudof ilai at-tauhidi dikatakan isim Dijerkan. lo apa amilnya adalah dengan mudofnya bukan dengan harfu harfu karena pahami baik-baik akhoda amil ma'mul amal tiga perkara ini selalu ada ya fil baiti amilnya adalah fi al adalah makmulnya. Jernya, kasrohnya dibaca ti, itu amal. Amalnya. Jadi ada amil, ada makmul, ada amal. Kitabu Tauhidi, kitabu di sini sebagai amil. At-tawhid ini sebagai makmul. Amalnya apa? di itu. Harutat kasrohnya itu. Jadi ada amil. Ada amakmul. Ada amal. Paham? Nah, di sini kata beliau. Tanda isim yang pertama. Dia bisa dijerkan. Bagaimana menjerkan sebuah kata. Ada dua bentuk. Yang pertama dengan harfu jer. Yang kedua dengan idofah. Dengan mudof mudof ilaih. Ya. Dan mudhof ilai juga dinamakan isim karena dia majrur, cuman majrurnya dengan bantuan harfu harfu jar. Tanda yang kedua yunawanu dia bisa ditanwin. Kalau ada sebuah kata yang bisa ditanwin, maka kata itu bisa dihukumi isim. Watanwinuhuwa nununsa kina tunza idatun. Talshiku akhirul ismi lafzon. Watas kutu khutzon. Mislu kolamun kolaman kolamin. Tanda yang kedua, sebuah kata bisa kita hukum isim adalah dia bisa ditanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu adalah nun yang disukun, yang dia itu sifatnya tambahan. Ya, zaidah, tambahan pada sebuah kata. Yang nun tersebut mengikuti pada akhir sebuah isim secara lafad kalau diucapkan sebuah isim, bunyi nun sukunnya terdengar. Namun, bunyi nun sukun tersebut, apabila ditulis, maka hukumnya gugur. Maksudnya tidak terlihat. Itu namanya tanwin. Tanwin itu adalah bunyi nun sukun, pada akhir sebuah isim, yang kalau diucapkan. Kalau diucapkan, maka ada seolah-olah, pada akhir sebuah isim itu ada bunyi nun sukunnya namun kalau ditulis tidak ada nun sukun di situ namun diganti dengan ya an nusyir bi anau ibaratun an fathataini au dommataini au kasrataini namun memungkinkan diganti dengan dua fathah dua kasra atau dua domma seperti kita lihat contoh qolamun qolamun kalau kita ucapkan kolamun, seolah-olah setelah huruf mim itu ada huruf nun yang berharokat sukun. Kolamun, paham? Kolaman ada juga nun sukunnya yang seolah-olah berada di akhir sebuah kata. Kolamin ada juga nun sukunnya. Namun kalau ditulis kita tulis kolamun itu tidak akan ada nun sukun. Namun yang menggantikannya adalah dua doma. Kolaman yang menggantikannya adalah dua fathah. Kolamin yang menggantikannya adalah dua kasroh. Itulah tanwin. Apabila ada sebuah kata yang harokat akhirnya bisa dua doma, bisa dua fathah, bisa dua kasroh, atau kalau kita sebut dengan tanwin, maka kata itu dipastikan adalah isim. Ya, jadi itu namanya tanwin. Tanwin itu adalah nun sukun yang mengikuti akhir sebuah kata secara laphat. Kalau diucapkan ada, ada bunyi nun sukunnya. Namun secara tulisan dia terpisah dan menggantikan dari bunyi nun sukun ini dua fathah, dua doma atau dua kasroh. Kalau kita ucapkan kolamun, bunyi dia ada nun sukunnya di situ. Kolamin ada nun sukun, qolaman ada nun sukunnya. Namun kalau ditulis enggak ada nun sukun, yang ada dua dhamma, dua fathah dan dua kasrah. Bisa dipahami kan masih mudah. Yang ketiga, yunada, dia bisa kemasukan harfun nida, bisa dipanggil. Jadi kalau kita buat ringkasan, setiap kata yang bisa kemasukan adawatun nida Maka kata tersebut dihukumi sebagai isim. Ya, dihukumi sebagai isim. Contohnya beliau di sini ya qoriku ya siddiqi Tuh, ya shiddiqi, afwan. Ya naimu ya mujtahidu Ya. ya sodiki Ya na'imu Ya mujtahidu Wahai torik Torik nama orang alam Ya sodiki Wahai sahabatku Paham? Bersandar kepada ya Mutakallim. Kemudian Ya na'imu Wahai orang yang tidur Nakiro Maksudah Ya mujtahidu Wahai orang yang Bersungguh-sungguh Semuanya ini Toriku, Sodiki, Naimu Mujita hidup, semuanya isim Apa tandanya? Jelas kemasukan harfun nida. Ya Terserah dengan ya atau Selain daripada ya Ya penggantinya ya Karena ada watunida itu gak hanya Ya saja, tapi ada yang lain Tanda yang keempat Tasbih kuhu alif lam, alif lam Jadi tasbih kuhu ini filmdori, fa'ilnya itu alif lam. Alif lam itu dianggap muanas. huwa domirhu, tasbih kuhu, kuhu itu kembali ke isim. Mendahulinya, mendahului isimnya itu alif lam. Maksudnya kalau bahasa ringkasnya, kemasukan alif lam atau didahului oleh alif, alif lam seperti al-qalamu al-kitabu al-waladu al-masjidu al-baitu semuanya ini adalah isim ya karena alasannya jelas bisa kemasukan alif lam atau bisa didahului oleh alif alif lam itu termasuk tanda isim ya. Di dijerkan, ditanwin, dipanggil dikemasukan harfun nida atau didahului oleh alif lam. Atau tanda yang berikutnya al-isnad. Al-isnadu. Ya, ini termasuk tanda isim. Yang Disebutkan oleh Basuryun Dan tidak disebutkan oleh Kufiun Karena dalam pembahasan ilmu Nahu nanti Ada dari kalangan Basro Ada dari kalangan Kufa Ya Yaitu Al-Isnad Al-Isnad itu akhwat pahami menyandarkan sebuah kata kepada kata setelahnya dengan tujuan untuk menghasilkan makna yang sempurna. Ya, itu namanya isnat atau bahasa lainnya mudof mudof ilai. Ya, atau bahasa lainnya mudof mudof ilai. Ya, jadi al isnat yaitu menyandarkan sebuah kata. pada kata setelahnya tujuannya menghasilkan makna yang sempurna Ini namanya ifnad seperti Lihat ya al ifnad Menyandarkan sebuah kata Kepada kata setelahnya Tujuannya Menghasilkan makna yang sempurna Agar kata yang sebelumnya Bisa memberikan makna yang sempurna Maka dia harus Disandarkan kepada yang berikutnya Kata yang kedua Tujuannya kata yang kedua ini nanti Bisa memberikan makna yang sempurna Kepada kata yang sebelumnya Atau dalam bahasa mudahnya Kita sebut dengan mudof Mudof idaih iti termasuk tanda isim. Ya, jadi termasuk tanda isim adalah al-itsnad. Bisa menyandarkan kepada kata setelahnya, maka dia dihukumi isim atau kalau dalam kitab yang lain juga disebut bisa bersandar kepada isim yang lah, yang lain, ya. Seperti baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad. Kalau kita hanya berhenti di baitun saja, Maknanya ada tapi tidak sempurna Rumah Akan bertanya rumah siapa Kecilkah, besarkah, luaskah, atau bersihkah, atau yang lain Tidak bisa dipahami dengan sempurna Namun ketika kita sandarkan kepada Muhammadin Maka kata tersebut yang pertama baikun bisa kita pahami dengan baik Yaitu apa? Rumah milik Muhammad Ya rumah milik Muhammad Maka baitu di sini adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia bisa disandarkan kepada kata setelahnya. Misalkan ada yang bertanya apa tanda isimnya baitu di sini? Jawabannya karena dia bisa isnad bisa menyandarkan dirinya kepada kata yang setelahnya, yang dengan sebab itu bisa terhasilkan makna yang sempurna. Isnad, isnad ilai atau mudaf, mudaf ilai atau contoh yang lain kitabul fikhi. Ya, kitabul fikhi. Kalau kita berhenti hanya di kitabun, mungkin akan muncul pertanyaan, buku buku apa ini? Buku bahasa Arab, buku fikih, buku akidah, buku manhaj atau buku yang lain. Paham? Namun ketika kita sandarkan kepada al-fikhi, maka akan difahami bahwasanya buku ini adalah buku fikih bukan buku akidah atau buku-buku yang lainnya. Ini termasuk tanda isim. Ya, ini termasuk tanda tanda isim. Jadi ingat nanti akhoda ya. dalam perkara ini pahami kalau ada beberapa hawaid yang Anda tambahkan dan mungkin sifatnya mengulang dari pembahasan yang dulu ditulis saja pada buku yang khusus untuk kitab mulakhas ini. Tujuannya supaya nanti tidak susah dalam mencari, ya, atau sebagai bentuk kita merujah ulang yang dicatat-catat kemarin mungkin belum sempat dimerujai di sini karena dibacakan kembali bisa merujah kembali dan bisa memahamkan lebih mudah. Tanda yang terakhir Anna tambahkan yaitu setiap kata yang didahului oleh huruf mim. Ini tambahan dari Anna ya. Di buku-buku tidak Anda perhatikan ada gitu. Setiap kata yang diawali huruf mim. Dan setelahnya ada tiga huruf tambahan. Pasti isim itu. Ya, setiap kata yang diawali oleh huruf mim. Setelahnya ada tiga huruf tambahan. Maka kata itu adalah isim. Itu termasuk tanda yang sangat mudah ya untuk mengetahui isim. Apabila awalan hurufnya itu huruf mim, setelahnya ada tiga huruf, kata itu isim. Kalau dua huruf, enggak, enggak boleh. Dua huruf belum tentu isim. Tapi kalau tiga huruf, sudah pasti isim. Seperti masjidun. Masjidun. Kata ini diawali oleh huruf mim setelahnya ada tiga huruf tambahan sa atau sin, jil, jin dan dal Sajada. ada ada tiga huruf tambahan maka masjidun itu bisa dipastikan isim atau misalkan kita ambil contoh lagi Mustasfa ya Mustasfa rumah sakit Itu diawali oleh huruf mim. Setelahnya ada lima huruf tambahan. Ada sin, ta, shin, fa, sama alif maksuroh. Ada lima. Sudah pasti mustashfa adalah isim. ya Sudah pasti mustashfa adalah isim. Pahami? Jadi setiap kata apabila diawali dengan harfu mim. Setelahnya. Tiga, paling sedikit harus tiga. Tidak boleh dua. Kalau dua, masih istimah. Bisa jadi isim, bisa jadi tidak. Harus tiga, baru bisa kita katakan dia itu isim. Atau lebih. Ya, tiga paling kurang. Atau lebih. Seperti masjidun, diawali dengan huruf mim. Setelahnya ada tiga huruf tambahan. Ada sin, jim, kemudian dal. Maka, pasti isim. Ada Mustasfa rumah sakit. Ini juga kita katakan isim. Apa tandanya? Diawali oleh Mim, setelahnya ada lebih dari 3 huruf tambahan. Ada sin, ta, sya, fa dan alif maksul. 5 huruf tambahan. Jelas pasti isim. Ya, itu dulu untuk pertemuan pertama ini Besok insya Allah Kita lanjutkan lagi Pada Pembahasan Pembahasannya Dan dalam kitab ini ini Dalam setiap satu pembahasan Musonik memberikan latihan Ada tadribnya, ada latihannya Beberapa latihan Sehingga nanti Bisa memberikan Gambaran apakah orang yang Belajar itu Mudeng atau tidak Ya Baik, mudah-mudahan difahami Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih